bagi pelengkap kita akan membahas tentang isim isyarah. Isim isyarah. Kemarin pada pertemuan-pertemuan yang lalu kan kita sudah membahas tentang apa? Kelompok isim yang dia ma'rifat ya, ma'rifah. Ya, dilihat pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Nah, di antara kelompok isim Ma'rifah Di sana ada isim Isyarah Nah isim Isyarah atau kata penunjuk itu Apa saja? Nah di sini akan kita jelaskan ya. Di sana pada isim Ma'rifah Kan ada isim Isyarah, kemudian Domir, kemudian isim Ma'usul Dan lain-lain ya nah, Ini termasuk kelompok isim Ma'rifah Nah yang masuk dalam isim Isyarah itu apa saja? Baik kita perhatikan Ya tabel yang telah ya saya siapkan di sini ya jangan ya, diperhatikan bahwasanya saya baca dulu ya didengarkan hazah zaniha ulai hadhih zaniha ulai zalika zanika ulaika tilkatanika ulaika nah ini merupakan ya kata-kata penunjuk sebagaimana kita tahu ya bahwasanya kata penunjuk itu ada yang digunakan sebagai penunjuk jarak dekat, ada yang digunakan sebagai penunjuk jarak jauh. Ya, nah pada baris pertama dan kedua, haga haga nihaulai, hadhi hata nihaulai, ini digunakan untuk jarak dekat. Ya, kemudian yang eh, dua baris terakhir, galika ganika ulaika, tilkata nika ulaika, ini digunakan sebagai kata penunjuk jarak jauh hanya saja untuk <tuk> haza hazani haula'i digunakan untuk jenis muzakkar sedangkan <tuk> hadhihi hatani haula'i untuk jenis muannas untuk yang zalika <tuk> dzanikaulaika jenis muzakkar sedangkan tilka nikaulaika adalah jenis muannas demikian pula dalam segi jumlah kita perhatikan kolomnya Kolom yang pertama hagahazhizaliqatilka ini untuk apa kata penunjuk tunggal, tunggal, satu. Ya. Kemudian untuk yang kolom selanjutnya ini untuk apa penunjuk double, haganihatani, zanika, tanika untuk penunjuk dobel Kemudian yang hulai, hulai, ulaika, ulaika untuk penunjuk jamak atau lebih dari dua. Nah demikian itu merupakan apa macam-macam dari kata penunjuk atau isim isyarat. Baik, kemudian yang terakhir pada pembahasan kita kali ini kita akan apa melihat apa saja yang masuk ke dalam kelompok al isim al mausul ya al ismul mausulu atau kata sambung atau kata penghubung ya. Tata penghubung di sini dapat digunakan untuk jenis mudakar. Demikian pula dapat digunakan untuk jenis mu'annas. Mana saja yang digunakan untuk jenis mudakar? Yaitu al-lazi, al-lazani, al-lazina. Kemudian yang jenis mu'annas. Al-lazi, al-lazani, al-lazi atau al-lai. Nah, ini untuk kolom yang pertama untuk kata penghubungnya. Ya, kata penghubung tunggal ya. Kemudian yang kedua untuk yang double, kolom yang ketiga adalah untuk jamak. Ya. Nah, demikian mungkin apa yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini, saya kira cukup mudah ya, cukup dapat dipahami dan senantiasa saya ingatkan agar kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kemudahan di dalam mempelajari agamanya. Ya, agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wataala kemudahan di dalam mempelajari agamanya.